saya. Hmm. Jengki. Luar biasa. Latas memang oke. Okay. Oke. Okay. Hidup Latas. Waduh. Yang jalan. namanya rupiah selalu berhamburan. Okay. Yang namanya rupiah selalu ada di tangan. Wow. Remaja remaja Latas memang luar biasa. Luar biasa banget. Serikan di Serikan di hmm. Latas memang oke. Okay. Oke, oke kayak apa, Om? Heeh. Oke, dari saya sudah 2 teman lagu ya. Yeah.